Jika seseorang diajak untuk menyegerakan kebaikan Dia sering berkata sebentar dulu tanpa udur Misalnya diajak salat pada awal waktu Akan tetapi tetap berkata sebentar dulu Apakah orang itu bisa dikatakan pendusta agama ya, Tidak bisa dikatakan uh, se-extrem itu Harusnya didoakan Semoga dia punya udur Semoga dia uh, adalah orang yang Segera bertobat dan membalik kepada Allah Jadi Kita di, harus dikatakan di, di sebagai pendusta dalam agama Karena ini terlalu keras ya Sebaiknya kita nasihati Karena bagaimanapun kita tidak ingin ditimpa keadaan seperti dia Maka sebagai konsekuensi kita mencintai saudara kita Kita berusaha untuk mendidik apa yang menasihatinya dalam kebaikan Dengan cara nilai lembut agar dia menerimanya. jelas Perbuatan seperti ini Kalau tanpa udur jelas merupakan kesalahan bahkan sikap menunda-nunda perbuatan baik, apalagi kalau tobatnya ditunda, kebaikan jadi tunda ini kata Ibnu Katsirahul Muhtadhalah termasuk e, tentara iblis yang paling kuat dalam menyesatkan manusia adalah taswif ya, suka menunda-nunda mengulur-ulur waktu dalam melakukan kebaikan. Bahkan kalau dalam hal yang berhubungan dengan tobat dari perbuatan manusia, taswif ini dikatakan oleh Ibnu Katsirahul sebagai dosa tersendiri yang membutuhkan tobat. Maka orang yang selalu menunda perbuatan tobatnya itu kata beliau membutuhkan dua tobat, tobat karena maksiatnya dan kedua karena menunda perbuatan tersebut.